Bagaimana hukum jual beli Barang yang terdapat kupon atau undian、ya. Sepanjang disitu Tidak ada Maisir Dan tidak ada bentuk g a r o r y a n i ketidakjelasan Maka tidak apa-apa Insya Allah taala. Bentuk Maisir itu apa maksudnya Ya ini ada pertaruhan Untung rugi、ya. Ada pertaruhan Untung rugi, ya, seperti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 Dia bisa dapat barang itu atau tidak t a i b Contohnya apa Seorang Membeli barang Bukan karena dia perlu dengan barang tersebut Tetapi karena hadiah Yang ada di barang itu Padahal belum tentu dia mendapatkan Hadiah tersebut Nah ini, karena hadiah kan, hadiahnya kan Akan diundi, belum tentu Dia mendapatkan undian Maka ini tidak dibolehkan Ada pun kalau dia beli barang Karena memang dia butuh dengan barang tersebut Dan kebetulan ada hadiah disitu Maka ini tidak mengapa insya Allah t Atau bentuk yang lain Harga barang Setelah Diadakan undian Dan sebelumnya itu berbeda、ya? Setelah diadakan program undian Penjual menaikkan harga barangnya Maka Yang seperti ini tidak boleh Sebab dia telah mempertaruhkan Ya, mempertaruhkan uangnya Ya, k n i pada、uh, Tambahan ya, Pada tambahan harga barang tersebut Atau Seorang mengeluarkan biaya tertentu Misalkan Untuk mengirim kupon tersebut ya, Setelah dia membeli barang Ternyata dalam barang itu ada kupon ya, Kupon ini harus dikirim ke Jakarta nah, Untuk mengirimnya Dia mengeluarkan sejumlah ongkos Berarti dia mempertaruhkan Mempertaruhkan ongkosnya p a d a h a l belum tentu dia mendapatkan undian tersebut. Ya, sementara dia sudah kena ongkos p e r a n g k o ongkos、uh, surat, ataupun sekedar SMS. Maka ini tidak boleh, karena d a l a m n y a ada maisir. Ya, jadi, kalau undian itu tidak ada syarat, dan tidak ada kenaikan harga, dan tidak ada、uh, pengeluaran tertentu, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Taib.